Assalamualaikum Sederlund, berita pagi edisi hari ini Jumat 13 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah dan Kamil KPK mulai periksa sejumlah saksi terkait kasus suap Irwandi Yusuf Peserta Porseni tewas tenggelam di air terjun di Subur Salam Ores Lok Sumame tahan oknum da'i karena diduga tipu jamaah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis kemarin, mulai memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh DOKA 2018 yang menjerat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah Ahmadi, serta dua orang lainnya sebagai tersangka. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan pihaknya melakukan pemeriksaan perdana pasca penetapan Irwandi sebagai tersangka terhadap enam orang saksi di Mapolda Aceh dari pagi hingga sore kemarin. Mereka dimintai keterangan terkait aliran dana doka 2018. Dari enam orang saksi tersebut, KPK terus mendalami informasi-informasi terkait aliran dana dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Sayangnya Febri tidak menyebut siapa saja yang diperiksa kemarin, namun hanya menyebut dari unsur swasta. Febri menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan Jumat ini. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik akan menghadirkan 9 orang saksi yang berasal dari unsur swasta dan pemerintah. Namun Febri tetap merahasiakan nama-nama yang akan diperiksa. Saudara Lund, Rizky Saradiwa, seorang peserta pekan olahraga dan seni porseni ke-16 tingkat Provinsi Aceh di Kota Subulusalam, Kamis kemarin tenggelam saat mandi di kolam air terjun Satuan Kelompok Pemukiman Blok C, Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Subulusalam. Korban berhasil ditemukan beberapa saat kemudian, namun nyawa pelajar MTS Raudatul Ulum, Tim Manggajah Benar Meriah tersebut tak bisa diselamatkan lagi. Dari Subulusalam, Khalidin melaporkan. Kapolsek Penanggalan Ibtu Arifin Ahmad mengatakan kejadian berawal saat korban dan teman serta ofisial kontingen Porseni benar Meriah mandi ke kolam air terjun Penanggalan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat asik mandi, Rizki tiba-tiba tenggelam. Korban dilaporkan sempat meminta pertolongan. Guru dan temannya berusaha untuk menolong. Namun korban baru berhasil dievakuasi pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Nyawa korban pun tidak tertolong. Informasi yang berhasil dihimpun ada tiga peserta por seni yang tenggelam di tempat tersebut. Tapi dua korban lainnya selamat dari musibah itu. Sebelum meninggal, korban bersama sejumlah teman mainnya berloncatan ke kolam air terjun. Nah, bagi Rizky, sesaat setelah meloncat ke kolam, ia tidak mampu mengendalikan diri hingga tenggelam. Jenazah Rizki kemarin langsung dipulangkan ke kampung asalnya Desa Tawar di Lukup Sabun Kecamatan Kute Panang Aceh Tengah. Pemulangan jenazah Rizki dilepas Walikota Subul Salam merasakti di pelataran RSUDS tempat. Walikota kemudian mengutus Kadis Sosial Subul Salam Sanusi untuk mengantarkan jenazah korban hingga ke keluarganya. Saudara penyidik Sat Reskrim Polres Lhokseumawe masih menahan SY. Oknum Dai atau penceramah asal Asahan, Sumatera Utara, atas dugaan menipu jamaah pada sejumlah masjid di Medan dan Aceh. Modusnya, pelaku mengumpulkan sumbangan dari jamaah untuk membeli Quran yang akan dibagikan kepada mu'alaf. Tapi, kuat dugaan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi Oknum Dai tersebut. Dari Lok Semaweng, Seiful Bahri melaporkan. Kasatreskrim Polres Loksmawe AKP Budina Suha menjelaskan sesuai keterangan tersangka SJ, pengumpulan dana dari jamaah masjid sudah dilakukannya sekitar 6 bulan. Masjid yang didatangi tersangka mulai dari wilayah Medan hingga Langsa, Idiraya, dan terakhir di Loksmawe. Diprediksi lebih dari 10 masjid, namun penyidik masih mendata masjid-masjid yang didatangi pelaku. AKP Budi mengatakan kasus ini mencuat berawal saat SJ bersama timnya berceramah di Masjid Al-Azhar, desa Pusung Loksmawe minggu lalu. Di akhir ceramahnya, SJ mengajak jamaah menyumbangkan dana untuk pembelian Al-Quran yang akan dibagikan kepada mu'alaf. Sumbangan bisa diserahkan langsung atau ditransfer ke rekening miliknya. Di masjid tersebut, SJ berhasil mengumpulkan uang hampir Rp 30 juta rupiah pada selasa lalu. Namun seorang penyumbang bernama Dr. H. Taufik A. R. Curiga mengapa sumbangan harus dikirim ke nomor rekening pribadi dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Pengurus masjid menghubungi polisi dan SJ langsung diamankan. Hasil pemeriksaan lanjutan penyidik menetapkan SJ sebagai tersangka penipuan. Sedangkan enam anggota lainnya hanya dikenakan wajib lapor. Cederalun sekitar 3000an anak yatim yang berasal dari sejumlah gampung di Banda Aceh melakukan doa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman, Kamis kemarin. Kegiatan yang dipimpin Ustadz Adenan Ali dari Banda Aceh itu juga diikuti ratusan warga lainnya. Dalam rangka mendoakan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Dari Banda Aceh, Edy Fitri Hadi melaporkan. Ustadz Adnan Ali mengawali kegiatan itu dengan sambutan singkat yang menyatakan bahwa pihaknya bersama anak yatim berdoa kepada Allah agar Irwandi terbebas dari fitnah keji. Ia juga berharap agar Irwandi diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang silih berganti. Ia juga mengungkapkan Aceh semenjak dipimpin Irwandi Nova telah memberikan beasiswa pemerintah Aceh kepada ribuan anak yatim. Disebutkan setiap anak yatim menerima beasiswa sebesar 2,4 juta rupiah per tahun Ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,8 juta rupiah per tahun Kemudian istighfar lantunan ayat suci Al-Quran dan untaian doa dibacakan Ustadz Adnan Ali dengan nada sedih Setiap bacaan tersebut langsung diaminkan secara serentak oleh para anak yatim Walau hanya beberapa menit, acara doa bersama berlangsung hikmat hingga akhir Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM. FM. Syederalun, Satuan Reserse Kriminal Polres PD menangkap dua remaja yang diduga telah membongkar SMK Negeri Tiga Tijua PD Rabu kemarin sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Bahagian Barat. Polisi menangkap keduanya, Kari Atelah, pencuri mesin Sepmor yang digunakan untuk praktek siswa di SMK Negeri 3 Tijua. Dari PD, M. Nazar melaporkan. Kedua remaja yang ditangkap polisi itu masing-masing berinisial BS, 18 tahun, warga Gampung Soh, kecamatan Padang Tiji, dan AL, 18 tahun, warga Gampung Dayah Muara, kecamatan Pekanbaru. Kedua pelaku dan barang bukti, dua mesin sepeda motor Yamaha Fiction dan Jupiter MX telah diamankan di Mapol Polres PD. Kasatreskrim Polres Bidia Kapi Mahliadi mengatakan aksi pencurian ini awalnya diketahui penjaga sekolah bernama Razali saat membersihkan ruang praktek yang kondisinya berserakan. Kemudian diketahui dua unit mesin sepeda motor telah raib. Kemudian penjaga sekolah melaporkan kepada kepala sekolah dan diteruskan ke polisi. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari Zaini Fikri bin Abu Bakar, 46 tahun, seorang PNS, tercatat warga Gampung Masjid Runtuh, Kecamatan Pidi. Akhirnya diketahui pelakunya adalah BS dan AL yang ditangkap di Padang Tiji dan Pekanbaru. Kepada polisi, kedua pelaku telah mengakui terlibat pencurian di SMKN 37. Zadaralun, puluhan masa mengatasnamakan Aliansi Peduli Benar Meriah Apa menggelar aksi dukungan kepada Komisi Pemberatasan Korupsi di gedung DPRK setempat Kamis pagi kemarin. Aksi damai tersebut untuk meminta KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Benar Meriah, termasuk yang menjerat Bupati Benar Mariah non aktif Ahmadi. Dari Benar Mariah, Muslim Arsani melaporkan. Koordinator Aksi Raudi mengatakan tertangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada 3 Juli 2018 lalu yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka atas kasus suap terhadap izin proyek dana otonomi khusus Aceh atau Doka di Bener Meriah perlu mendapat apresiasi pasalnya ia menilai masalah ini sebagai masalah serius sehingga harus diusut tuntas. Terkuatnya praktik korupsi pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh atau DOKA dalam bentuk V, mengindikasikan praktik korupsi telah menjadi tradisi yang dilakukan secara masif oleh pejabat-pejabat Provinsi Aceh, khususnya pejabat Bener Meriah. Menurut Raudi, KPK saat ini menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk membebaskan Indonesia dan seluruh wilayah Nusantara dari bencana tindakan korupsi. Untuk itu ia menegaskan masyarakat berkewajiban mendukung dan mendorong KPK untuk membabat habis semua praktek korupsi termasuk di Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita pagi edisi Jumat 13 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sramdfm.com Follow juga twitter at seramdfmsudarlun Wassalam